パジマ。 Uh, manusia sering menerjemahkan masing-masing menurut kendak sendiri dengan ekstremitas sendiri Tanda kutip ekstrem Sehingga membenarkan apa yang diakini Jadi kalau kita analisis secara objektif, rasional Sebenarnya orang kalau buka gereja, orang ke gereja Apa sih yang mengganggu?、Tuh、pertanyaan dijawab dulu tuh, apa sih yang mengganggu? Ganggu apa? Kecuali orang bikin onar, m a b o k m a b u k a n Ya, Bikin pestapor yang mengganggu lingkungan dan sekitarnya Ini orang baik-baik bahkan bisa membantu lingkungan setempat gitu Saya punya family yang, yang, yang, yang seperti itu soalnya Jadi apa namanya? saya anggap kita sebenarnya harus realistis Kalau kayak gini kesannya tuh ada satu pihak yang takut kalah bersaing gitu Jadi belum apa-apa udah n g e p e r duluan Kenapa gitu lagi juga kalau d i p i n j a u h dari segi bukan persaingan Kehidupan biasa Umat beragama yang harus saling menghargai dan seterusnya n a h ada yang perlu di, di, di, ditakutin Kenapa perlu ditakutin? Atau, atau mengganggu misalnya Kalau kita mau bisa mengganggu Kita sama-sama bisa menganalisis secara objektif Mana yang mengganggu sehari-hari itu Jadi kalau menurut saya pemerintah ini Juga jangan ikut ekstrim Jangan ikut-ikut kebelak -ikut juga gitu Karena、uh, pemerintah harusnya n e t r a l Hukum harus ditegakkan. Ini kalau orang luar lihat begini kan kayaknya lucu, picik. Kita ini bangsa kita jadi bangsa picik. Ya kalau lihat dari kenyataan sehari-hari juga u d a h ketahuan sih. Misalnya handphone. Mana kita bisa bikin handphone? Kita apa-apa kita coba beli, n g g a kita k nggak kreatif. Dan seterusnya. Gitu aja mbak, makasih mbak. Terima kasih kembali Pak Syarif. Yang berikutnya Pak s e b e m selamat pagi. オスマンはい。 なまうまなガ can とぶならん。Diarus bediri diatasmuagolonganini do.Diatjangan mungumpatnumpatiblatang, siddiqui puna nyalila, janganpaku b i g i t u hadapinskolompo b i g i t u a j a Pakayinia, any c u k u m i r i s a l k i t a l i a d a l a m b e r b a n g s a b e r n g a r a Kitani, sangat, s a n g a t l e k h、uh, m m b u a t k i t a、uh, Tidak nyaman dalam ber,、uh, hidup bersama dalam negara kesatuan ini. Tolong diperhatikanlah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Seben, selamat pagi. Pak Agung, selamat pagi.、Ya. Pak Agung, silakan. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Bapak. Ya,、oh, sebenarnya kalau di lokasi perumahan yang sudah, apa namanya, y a sudah ada izin prinsip atau izin membangun gitu ya. rumah, nah apa saja memang di dalamnya sudah terkandung, t e r s a n t u n persyaratan bahwa untuk fasilitas umum ada, baik itu untuk kebacaran ibadah, sekolah, dan seterusnya memang itu、ya. lebih mudah b a i untuk pendirian satu gereja masjid, a t a u p u n mungkin p u r dan seterusnya, nah memang yang sering terjadi masalah biasanya pendirian pendirian tempat ibadah, di tempat-tempat yang, yang lebih banyak mayoritasnya, misalnya katakanlah satu umat muslim, kemudian berdiri di atas Di teguh s e l e b a s i tempat, ada gereja yang akan dibangun, kemudian terjadi resistensi di dalam masyarakat setempat yang mayoritasnya satu salah satu umat. Nah, memang, apa namanya, hal itu memang agak kecelakaan, agak sulit karena yang seperti bapak yang pertama tadi sampaikan prosesinya masing-masing gitu. Ya, memang harus diatur secara jelas saja. Kalau memang mau ditolak, ditolak. Kalau memang mau didirikan, didirikan. Jadi, jangan sampai juga menunggu sampai enam tahun. Eh, apa namanya?、Eh, mungkin juga terlalu lama bagi, eh, a r n a pendirian gereja, barangkali alternatif alternatif alternatif、eh, tempat-tempat yang diperbolehkan di mana jadi bisa, di e p a n a n a n y a bisa dicari solusi yang lebih tepat, tapi sifat s a r a t n a itu aja. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak Agung, Pak Adi. Selamat pagi, selamat pagi. Silakan, ya. Saya menganggap i n dari bapak yang pertama, t a d i Pak s a r i f jadi sebenarnya. kalau kita untuk melihat masalah ini harus kita lihat secara luas Pak jangan melihat secara merasa、uh, uh, yang、uh, orang ditolini t e r u s s a l a h s l a h itu yang salah gitu. padahal i e l u t n t u karena kalau kita lihat ini sebenarnya negara kita ini negara hukum aturan mainnya yang ada jadi kalau memang aturan mainnya itu pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan aturan main-main. sekarang utara mainnya itu yang mengajakan r adalah undang-undang itu adalah d p r dan pemerintah Jadi kalau memang mau mengubah undang-undangnya, ubahlah undang-undangnya dengan DPR. Bukan terus pemerintah yang s a l a h k a n dulu. Karena u e c a r a jelas, segala pendirikan、uh, bangunan itu harus di daerah yang mayoritas p e n d u d u n y a ada di situ. Dan kita bukan n e g a r a n a satu-satunya negara yang, yang seperti ini. アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカは、アメリカさんは、アアメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメリカさんは、アメさんは、アメリカさんは、アメリカは、アメリカさんん マインドの人たは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインドの人たちは、マ a ンドの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人たちは、マインの人の人の人の人の人の人の人の人の人の Mayoritasnya adalah Muslim, nggak ada satu, dua atau tiga orang Nasrani. Di situ d i t i g a gereja dan dan kalau kita lihat Pak, yang gereja, gereja itu kebanyakan adalah y e m a a t n y a itu dari orang-orang bermobil, orang-orang yang menggunakan kendaraan. Kita lihat satu yang di Bekasi kemarin, penduduk di sekitar itu n g a k ada, kalaupun gak ada hanya sedikit menarik t a tapi yang datang itu dari luar dari Dari mana-mana dan itu Mereka b e r p a w a i dari ujung jalan Sampai ke tempat Ketempat gereja tersebut Sehingga mengakibatkan seolah-olah s u a r a force Seolah-olah ini dakwah Jadi kan seolah-olah、e, k a u m yang lain m e r a s a Wah ini kok n gak g b e n a r ini kok a d a orang dakwah di lingkungan kita Yang notabene Mayoritas adalah n o n yang、e, orang melakukan d Allah itu Ini kan merupakan s a t u a l ...yang dianggap me menyudutkan pola pikir mereka. Jadi pemerintah berlaku adil dengan acara memberikan batasan-batasan, aturan-aturan lain... ...yang sebenarnya itu pun、e、dikaji dengan tidak terlalu. Pemerintah sendiri harus terbas, karena kalau terbas, terus dilarang. b e r i k u t n y a marah pasti. p a s t i kalau, ya sudah, ini ditunda dulu deh. Sampai kita lihat dulu, n a n t i p peristiwanya. Mungkin dua tiga tahun lagi orang-orang banyak yang berubah jadi Kristen. エディティマカ a パエディ s ンパエディ p ンパエディソン Mitra bisnis kebebasan beragama kembali terusik dan diberitakan hari minggu lalu dua rumah ibadah di Kabupaten Bandung di s e g a l a b a r a t karena menyalahi aturan fungsi bangunan. Ibadah terpaksa dilakukan di rumah tinggal karena izin menirikan d gereja yang diajukan s e t a p enam tahun lalu tidak ditanggapi pemerintah. Baik, yang terakhir Pak Budi, selamat pagi. Ya. s i l a k a n Pak. Ya, pagi. Bu,、uh, se sebenarnya memang pemerintah, ini kan negara Indonesia, ini tidak pernah... Istilahnya hanya mengakui satu agama Negara ini, Indonesia ini mengakui berbagai macam agama Sehingga memang agak aneh kalau ada pembatasan-pembatasan dalam membangun rumah i b a d a h Kan pengakuannya adalah Indonesia ini dasarnya dibangun dari berbagai macam agama dan suku Kalau memang nanti mau memisah-misahkan atau yang satu diizinkan, yang satu tidak diizinkan Ya namanya bukan Indonesia lagi Indonesia ini kalau dilihat dari sejarahnya Ya bukan sebesar sekarang Terdiri dari berbagai macam suku Terdiri dari berbagai macam agama Saya pikir pemerintah tidak memahami Atau dalam ini pemerintah di Bandung Tidak memahami konteks yang lebih luas Bahwa negara Indonesia itu bineka tunggal i k a ビタサイヤ、グレイヤー、 silahkan b a harusnya kalau p e n g a s j u a n untuk pendirian rumah ibadah dan agama itu diakui di、uh, negara ini ya harusnya d i p e r i n t a n y a nggak menutup sulit dan kalau rumah ibadahnya sudah punya izin itu juga nggak boleh m a i n r a s a l a n dong b e r a r i kan dia diawal pendiriannya udah diperintah sama pemerintah kayaknya itu sih mbak oke、okay. terima kasih bulya pak yos selamat pagi pagi silahkan ya sebetulnya masalah beragama kan itu masalah hak asesi yang paling mendasar dari、uh, hak asesi manusia jadi sejujurnya、uh, memang tidak perlu dipersulit karena semakin ditekan keyakinan ini akan justru semakin kuat、uh, pelawanannya r jadi ini tidak akan memberikan apa pengaruh yang positif terhadap pengembangan Pembangunan satu、uh, negara, satu bangsa、uh, memang kita ketahui bahwa s e j a l a ini terus berlang berlangsung dan ada tekanan-tekanan dari s e k e l i n g dia orang yang, yang menamakan t e a kepentingan agama, tetapi sebetulnya、uh, hanya golongan kecil saja yang hanya s u a r a n y a lantang. Jadi, lalu di, diakomodasi dengan demikian sedemikian rupa. Ini yang perlu、uh, ketegasan dari pihak pemerintah dan aparat bahwa kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang dasar dari negara ini. Negara dibangun bukan oleh satu golongan agama saja, tetapi oleh banyak golongan agama. Khususnya、uh, tentu masalah gereja, tentu s a masalah Kristen. Golongan Kristen ikut membangun negara ini、uh, bisa dilihat sejarahnya. サーヤマーキンクラファーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパーアパー Kalau beragama itu adalah hak se asasi manusia, lalu kenapa mereka juga melarang d orang beragama a t a s ibadah mereka itu sampai merusak apa? a a p Kalau tidak, kenapa yang lain-lain itu merasa terganggu dengan itu? Itu kan ya? Juga ormas-ormas yang lain juga mesti bersikap adil juga gitu. Kalau tempat ibadah mereka diganggu, bagaimana juga kan ya? Itu mesti ada mutualan di situ seperti itu. Demikian komentarnya. Ya.、Yeah. パッジミーパッアグス、スラマパギー。スラマパギー。スラカンイアテンアンカジャジャニー、ピカタニアカラキス、プリニアカミンタ、タジマナ、マヤミマサラカトリアンス、トリアパー。スラカセイ。パッロビー、スラマパギースラマパギー。スラカン。パパマヤミ、アブラダラ、アママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ Saya kira itu pernah diajukan oleh beberapa masyarakat bahwa itu sebaiknya dicabut karena melalui SKP tiga menteri itu,、um, apa namanya, uh, terlihat sekali perpecahan itu sangat mudah terjadi gitu. Karena uh, melalui ormas-ormas、uh, yang berasal dari mayoritas itu akan menggunakan、uh, peraturan itu untuk、uh, melakukan pelarangan-pelarangan. Kemudian yang kedua、uh, yang masukan dari saya adalah ormas-ormas yang tidak jelas itu sebaiknya dibubarkan saja. karena itu tidak membangun bahkan、uh, pencitraannya akan membuat bangsa kita semakin buruk di mata dunia saya kira itu aja bu ya terima kasih Pak Robi, Pak Seven selamat pagi、hmm. ya dengan halo Pak Andre ya, ya silahkan Pak Andre ya, ya,、uh, artinya ya agama aja artinya, artinya tidak pasau、ya. supaya tidak pasau p e m e r i n t a harus h perusahaan m u n g i n ya ああ。<音楽> Uh, di Indonesia kan i m a agama udah disahkan di dalam menghubungan kultus terakhir di r e k o i k a s i di d a l a e r i b a d a k i t i secara reginya susah、uh uh, yaudah ya jadi terpaksa mereka lihat secara lihat sama kami Bapak Irvan selamat siang komentar Anda Bapak lagi-lagi apa namanya ya Aparat sendiri melanggar undang-undang dasar 45. Jadi kebebasan beragama semakin hari semakin jelas d i a m b a t Jadi kan r e a menurut saya pemerintah sekarang ini nggak punya apa ya. Tidak bisa melindungi rakyatnya gitu loh. Nggak bisa melaksanakan undang-undang dasar 45. Jadi sebaiknya kalau tidak mampu mundur aja deh gitu. Baik, terima kasih Bapak Saiful. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Bapak komentar、ini. Anda. サイドにジャニ s タイヤーキーリスパゲウマイスラミニマラサバウ。サイトオーマーオー u ー a ウマ s ンパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソーパニソー バイク、トムカシ、パブリマンスワマシアン Kalau dari saya t a n t a n g a n n y a begini ya,、e, itu disegelnya suatu bangunan oleh Pemda dengan ketentuan-ketentuan misalnya tadi dikatakan melanggar peraturan peruntukan. Itu sah-sah saja ya. Jadi dia menyegel、e, bukan karena oh ini gereja jadi disegel. Bukan, karena mungkin bangunan itu memang bukan untuk gereja. Nah. Mengenai pengajuan、uh, untuk gereja yang mungkin selama enam tahun belum diberikan Nah ini yang perlu jemaat disana menempuh jalur-jalur yang semestinya Nah dalam hal ini tentu uh, demo uh, dari pihak manapun juga Kalau dia berarasan、uh, mengajukan demo itu misalnya Oh ini kok bangunan kok dipakai untuk gereja Ada izinnya nggak? Ya kalau nggak ada izinnya jelas nggak boleh dong Karena itu bukan bangunan untuk ber, beribadah Begitu Jadi nanti kita n gak g boleh menyikapi Satu masalah itu Secara、uh, Subjektif begitu、uh, Geritnya di Indonesia d i b u a n Masjid banyak dan lain-lain Jadi marilah kita Sama-sama melihat、uh, Kasus per kasus itu Secara objektif Secara kepala dingin dan jangan Kita masuk ke wilayah konflik Jadi Uh, Sering kali p e s ikut menjadi tukang sate. Jadi saya berharap tentu uh, media uh, dalam hal ini juga pas FM juga bisa memberikan、uh, apa namanya itu、uh, pendahuluan komentar yang sifatnya itu、uh, objektif begitu. Jadi kalau nanti digiring lah opini ini ke arah oh begitu begitu berasnya masalah di Indonesia nanti ini kurang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sudibia selamat siang Selamat siang, Bu Silahkan k e m e n t a r Ya, n i gini, Bu Itu tata guna bangunannya keliru itu Karena bangunannya itu memang untuk rumah Kalau mau berdoa Pinjam aula atau sewa aula Atau sewa gereja Yang m a n a bisa dipakai ruangannya untuk、uh, Dari kota maupun d e r i e a d a i Yang sudah punya izin Jadi di situ dia bisa melakukan sementara Pinjam sama katakan gereja b e r o e s t a n atau gereja k i t e n atau apa atau aula atau salah satu aula di apa namanya kepolisian atau di apa gedung pertemuan gitu sementara setelah g e r e penggunanya jadi gedungnya jadi terus s a i a meresmikan baru bisa gitu jadi bukan masalah kebebasan beragama yang dijadikan masalah di sini adalah karena、uh, tempatnya yang nggak benar gitu loh jadi dianggap memprovokasi nanti dan パンマニャマニブル a ン、エクセシャンダバイク、ミサニア、ロマティンカージュ、パケツュアラン、イフュージュランガ、バターザタカンガニャンパタジュアラン、トコニャー、サリパタジュアラン、パシクラン、サンパフェナン、パセシャラン、リマナマナ、ナイトラスラクラン、キプル、パケニャチュガンガニャ、ロマティンカージュアラン、パケイパタ、アピロマ、ピンガリアンギパケ、ポイドス、カラティシャケル、ディ Jadi sebenarnya jadi adil gitu loh Semuanya yang gak benar, tutup Makasih Baik, terima kasih Penelpon terakhir, selamat siang dengan Bapak Bapak Simon i Ya Bapak Simon, silahkan Begini Bu, ini sangat memalukan m m e a Sekali s lagi, memalukan Ya Ya maklum aja deh, kita masih banyak orang yang bodoh Pengangguran, sekali lagi Bodoh, pengangguran, gampang dia hasus Itu titik aja deh Bodoh, pengangguran, banyak dia hasus Makanya ini saya p a n i l lagi nih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 Bisa terjadi seperti itu ya Karena itu kan yang disegel nih、uh, Rumah ibadah s a u d a r a kita nih Dari suku Pak Pak ya AKBP gitu Ya karena izinnya itu Tidak bisa didapat Sulit ya Jadi yang menyegel itu sebenarnya bukan dari pemerintah Bukan dari, bukan dari penguasa Ini hanya dari Segelintir oknum-oknum Seperti FPI itu Yang melepihi seperti polisi gitu Tidak、ada. Yang, yang rakyat merasa heran itu kenapa tidak bisa ditindak oknum seperti FPI itu siapa di belakangnya itu harus dicari ya kan? kalau satu organisasi berkuasa melebihi daripada polisi atau tentara itu harusnya masih ditindak jadi pemerintahnya harus lemah sekali ya gitu aja lah, makasih ya baik pasti h a silahkan n y kalau menurut saya ya Itu、uh, aturan pemerintah itu harus d i t e g a k k a n hukum Kalau memang A ya h Kalau memang t i B, B Jadi hukum itu jangan disaksikan masam-masam Karena pemerintah sekarang itu kan memaham a p e a p a ngambang Itu akhirnya begini Kalau misalkan di lingkungan muslim ya mungkin gak d i a k i k a n kerja e Tapi pelingkungan、uh, kristen ya jangan m e n d i r i k a n masjid Itu pasti akan kuat akibatnya Itu aja Pak Ya baik Pak Henki g s e l a n j u n a、uh, k menurut saya、nah、FPI itu harus dibubarkan saja, itu meresahkan semua orang itu, saya rasa itu ya s a ya? n、nah, g Ya,、yeah. setelah secara hukumnya, ada negara pun kayaknya u d a h tidak punya nyali, jadi tidak ada keadilan di negeri ini, Pak. Terima kasih. Pak Herman, silakan. Ya,、yeah. kalau menurut saya, Pak...、Uh, やばいパイリさん、s ュラガンシュラガンバ。 パラギブラカンアンイティウジトロス、トレニアカポ l,、SM l Jadi, kan, ah、m バイパー GFLIKE?Lucky, l u c y a e l u c a l u c k y f、uh, yeah, yeah. yeah, r o m t m e n i m e n t i m e n i m e n t i m e n t i e n t i e n t i m e n t i m e n t i m e n t i m e i m e n i m e n t i m e n t i m e n t i m e n t i m e n t i m e n t i t i m e n t i m n t i m n t t i m e i n e i i n i i m n m e n n n i t n i t i n n m e t n n Hanya b e b i c a r a Atau agama minoritas ya. Jadi tidak jadi apa ya Pak. t e r a n t u n g m a s i h m a s i kalau cuma hanya kaya nama-nama. Mayoritas itu. Itu baik. Ya baik. Satu penelpon terakhir dari Pak h e n d r o s i l a k a n Pak. Ya selamat siang Pak. Ya s i l a k a n Pak.、Uh, mungkin untuk penirian d rumah ibadah dibebaskan aja. Mau semeter satu rumah ibadah juga n gak g apa-apa sebetulnya. Kan kalau n gak g ada j e m a a t n y a percuma gitu. Terima k Pak. Bapak Darmus, selamat sore. Sore. Silahkan. Menurut saya i n d o n e s i a itu terlalu mengecilkan suku-suku y a minoritas, agama minoritas, agama-agama yang lain i t u susah mendapat izin untuk mendirikan bangunan, gitu aja.、Hmm. Oke, terima kasih. p e n c a p o n berikutnya, selamat sore Pak Sefar. Sore. Ya, dengan Bapak. Dengan Pak Sahat Mbak. Silahkan. Iya. パブリンタスウガンダビシャツクラスデビシャブブリンタンイジンヤンジャラスディガンデパスメントアンガバディブバレンダイバーナパイナデブリンタイアンガバコロンガビシャブラシハウスコディールナパウントイジンヤンシュサバンガキロスバダランディリアトロマヤンタディリアンディアラウドラサンイエルデバカイイエットタディリアタナコソンディバチュラガプロイバダイオリタ Coba, ini dia dari mana? Terima kasih. Oke,、okay. Pak Yanto. Ya, selamat sore. Silakan, Pak. Ya, ini emang agak repot ya kalau ngikutin undang-undang sih. Kita di sini ngomong gampang ya, tapi di lapangan itu kan aparat terbatas berhadapan dengan masa demikian banyak. Harus milih gitu, menyelamatkan yang mana gitu. m e n g a s i Oke,、okay. Pak r e n d y Ya, selamat siang, Pak Silakan, Pak. Ya, kalau menurut saya memang seperti yang dikatakan Gus Dur tempo hari, Pak y a m e n d i r i k a n panti p i j a t Itu lebih gampang i z i n n y a Daripada p i d i k a n tempat ibadah di Indonesia Saya juga heran ya、hmm. Ya sebagai Bangsa yang majoriti Memang muslim d i Indonesia s e Harusnya juga yang majoriti Kan katanya h a r u s n y melindungi yang minoriti Harusnya mereka juga melihat y Apa a Namanya orang mau、nah, mencari Tuhan Kok dipersulit Orang yang mencari maksiat Malah dipermutat 私こううのこと、ま、は何もできるし、何もできるし、何もできるし、何もできるし、何できるし、何るし、るし、何もできるし、何もでするし、何もできるし、何もるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる サウィサウィア、ロシコ、サランティパタナカママ、チリサウラ、アトコンチプリキサカンパワー、マデリカナカマ、マデリカンチサイト、アサウジャポニャロカシ、ポニャタンパニャ、ポニャ、アタボタンケト、トマバヤ、ピスプラ、ヤヤ、ラパ、キト、ナパルムサ、トマバヤ、ヤヤヤ、ヤングアンテプロシア、モンティクリンア、クリストティカピパリサシン、チリオトマティ。 サラサンシュタロウ、カロガマオトキト、ジャビキンのスケーツ、アマビキンクリチャ、s ィシジマナ、リトントンノー、カロシュリジャニャキシミ、アロマオジャ、アスパイヤパレタム、ブリカン a プパサン、チビ、i ザーロウ、ブリカンツバランスバランス、サモアポレ、アサイバンテンシュロカシアジャ、チンザ、タナヤサマシュビ、チンパケニャ。 ケガさん、あれ Nah, saya rasa ini ada yang salah dengan pemerintah kita saat ini, kayaknya ya. Sejak p e m e r i n t a h saat ini, kayak n y a banyak banyak、uh, rumah-rumah ibadah, terutama yang k a minyak berdasar itu diperlakukan dengan tidak adil gitu. Saya rasa ini ada apa nih dengan pemerintah sekarang? Terima kasih. Bu Lisa, selamat sore. Sore. Silakan ibu.、Uh -huh. Saya rasa、uh, begini ya bu ya, untuk uh, tempat uh, beribadah itu seharusnya memang harus diatur oleh pemerintah gitu loh. Karena、eh, kita melihat ya di komplek-komplek. Itu sangat banyak, itu gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah yang tumbuh tanpa ada pengawasan. Gitu loh, seperti、uh, tempat usaha ruko itu sudah banyak dijadikan, ya, tempat beribadah gereja-gereja yang macam-macam n temen e m e n n y a Gitu loh, makanya memang itu sangat mengganggu, Bu, karena uh, mereka beda-beda,、uh, itunya alirannya gitu loh. Jadi, seperti biasa,、uh, jauh contohnya di kota wisata, gitu loh, itu hampir. Rata-rata mungkin 25 persen dari ruko di sana itu sudah menjadi gereja semua gitulah, yang tanpa izin gitulah. Jadi makanya yang saya bilang ya memang harus harus memang diatur oleh pemerintah gitulah, karena kalau tidak diatur mereka ya semau mau yang m e n j a d i k a n tempat ibadah yang yang, yang mengganggu、uh, kehidupan di sekelilingnya gitulah.、Okay. Terima kasih.、Buk. Ya Pak Yudi selamat sore. Selamat sore Mbak. s i l a k a n m a k Jadi saya pikir gini ya kalau パいんだり、オ 私 <universe> は、うん、あはなあた の, なの人のた OK, たのはのの、あなたの人生を見つけたのは、あなたを見つのは、あなたのなたの人生をなたの人生を見は、あなたの人生を見つけたのは、あな e の人は、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人 g を見つけた a は、あなたの人生を見たのは、あなたの人生を見つけたのは、あを見つあなたの人生を見つけたたの人生を見つけたのは、あなは、あなたの人生を見つけは、あの人生を見つの人生を見つけのは、あなの人生を tapi kalau dia berdiri di perumahan kan susah, makanya larinya ke ruko-ruko. Kalau ngomong gereja sembarangan juga enggak, bu. Soalnya kalau kita lihat nih di perumahan kita aja, r u m a saya yang r ada kecilnya masjidnya ada empat, bagaimana itu?、Hmm. Iya, d i d o a n a bu. Oke,、okay, terima kasih. p a k g Kris? Iya, saya ingin b e r b i c a n g t e n t a n pengertian gereja d u l u i n i bagi yang non-Muslim,、eh, bagi yang non-Kristen, pengertian Bangunan gereja dengan gereja itu berbeda. Jadi artinya, betul, kalau yang disebut bangunan gereja itu harus ada izin, INB-nya jelas dan sebagainya. Tapi e t kalau yang disebut gereja, kumpulan orang yang percaya kepada Yesus, y a itu bebas untuk beribadah, mau di rumah, mau di mana, seperti orang bersolat, o r a n g r a n g b b e b a s di mana saja. Jadi menurut saya, ya, kalau kurang mengerti, ya tolong cari pengertiannya dulu, jangan sembarang komentar dulu, gitu loh, kepada ibu yang tadi. Jadi dia mau diruko, mau dimana, mau dirumah, silakan-silakan saja, itu、uh, dijamin oleh konstitusi kita untuk bebas ber beragama, b b a s e bebas, untuk beribadah. itu. Nah, untuk aparat, itu nggak bisa di l a l a m pendekatan hukum berdasarkan tekanan-tekanan, berdasarkan... パーフェクトの時計はーの時計はパーフェク i の時計はパーフェクトはパーフェクトの時計でパーフェクトの時計はパーフェクトの時計でパーフェクトの時計は o ーフェクトの時計でパーフェクの時計はパーフェクトの a 計でパーフェクトの時計はパーフェクトの時計でパ m フェクトの時計はパーはパーの時計でパーフェクトの時計でパーフェクトの時計は a ーフェクトの時計でパーフェクトの時計で terus yang kalau dia ada di mall kita jadi mall jadi rame kalau di r u k o r u k o juga jadi rame itu kenapa k e r u k o kenapa k e m a l karena izinnya itu susah gitu j a n kan、eh, saya perlu ibadah bersekutu gitu kan pertama orang apa pun jadi kalau pendapatnya mengganggu saya juga i n g u n mengganggu dalam hal apa ya justru マンガンゴーのキタムカーティフォー。今日のキタピパー ?Yempa? サイモーコメントとエフウィンタリー。イトマンナイディアムがたくさんグーニト。マンガンゴーダムはアパアパイアムラサタガングーニト。<音> Negara juga menjamin kebebasan dalam untuk beribadah. Ya seperti ya n g kita jangan ngomong soal gereja lah, kita ngomong soal musola. Musola di mana-mana juga ada kan, di mall ada, bahkan di kadang-kadang di pabrik, di tempat kerja, di mana-mana juga ada gitu. Kan mereka kita juga nggak merasa terganggu gitu loh. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia merasa terganggu gitu loh? Apa karena kita ibadah kita kan nyalan? Apakah kita nyanyi-nyanyi dan terus merasa terganggu atau gimana gitu loh?